<coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala ala Subhanaka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Antal al alimul hakim. Rabbi amri. Wa halulughta mil isani Wa daiyus sir <coughs> qad wassunnatir rasulihud wa ilal hudaw wa dalala 'alal Al fa'idat asaniyata asharah yahrumu id khalu mayyitan 'ala akhar. Wa in jinsan qabla bala'i jami'ih diharramkan untuk memasukkan mayyit ke dalam kuburan mayat yang lain, walaupun dua mayat itu satu jenis, <kuh> ya, sebelum hancurnya semua jasad daripada mayat yang pertama, ini sudah kita singgung sebelumnya, bahwasanya tidak boleh mengubur dua mayat dalam satu kuburan. Ya, baik itu dari awal ataupun juga di pertengahan. Dari awal artinya dua orang meninggal dikubur dalam satu lubang. Maka itu tidak diperbolehkan. Atau juga ada mayit yang sudah dikubur ya, kemudian ada mayit lagi yang lain. Dan digali mayit yang sudah dikubur tadi itu agar dimasukkan mayit yang ba baru maka menggali dan memasukkan mayat yang baru itu adalah hukumnya haram sebelum hancurnya mayat yang pertama kecuali kalau sudah mayat yang pertama sudah tidak ada sisanya lagi maka boleh untuk dimasukkan mayat yang warjifihi li ahlil khibra bil arad kalian tahu kapan Kapan kuburan atau majid itu akan menjadi hancur, tidak ada sisanya? Kapan? Tahu, Banda? Nah, Ustadz juga tidak tahu. <laughs> Makanya dikatakan di sini bayar jihli akhlil hebra bil arad. Untuk mengetahuinya, mengetahuinya dikembalikan orang yang pengalaman, yang punya keahlian tentang tanah. Jadi kalau Ustadz tidak ngerti, <laughs> jadi tanya kepada ahlul heb. Hebrot. jadi ditanyakan ini kira-kira mayid ini jasadnya masih utuh apa oh ini masih utuh kira-kira berarti tidak boleh digali. <tuh> oh ini kira-kira sudah hancur sudah habis baru digali nanti kalau digali ternyata masih ada ya berarti harus ditutup kembali dan tidak boleh dimasukkan mayid yang baru digali di tempat yang lah yang lain tapi ketika digali ternyata sudah hancur sudah kosong maka boleh dimasukkan mayat yang baru. Qala Nihayah. Dikatakan dalam kitab Nihayah kitabnya Imam Ramli. Allalu hurmatal idkhal bihadki hurmatihi. Mereka memberikan ilah sebab haramnya memasukkan mayit ke dalam kuburan yang sudah ada isinya. Bihati hormatihi karena itu berarti merusak kehormatannya. Menggali mayat berarti merusak <tuh> kehormatannya. Dan begitu juga tidak pantas, tidak pantas juga mayat dimasukkan ke dalam kuburan orang lain yang masih ada jasad. Pantas apa anda? Jadi tidak boleh kalau sudah dimasukkan tidak boleh lagi di, nak boleh lagi dijah. Jali. karena ini pernah terjadi ya baru ada yang cerita tadi tadi ada yang cerita karena kita tadi di perjalanan ini baru datang dari Malang jadi ada wali santriwati yang meninggal dunia ya kan Fatimah mungkin namanya dan dia ayahnya Masya Allah termasuk guru Al-Fagir dan juga murid senior dah murid senior daripada Habib Zain Mazhmid tadi malam sama Habib Segaf kita jenguk di rumah sakit, tadi pagi sudah meninggal dunia <tuh> bahkan tadi dohor siang ternyata sudah kita lihat sudah berada di dalam kuburan jadi Ustaz juga sudah terlambat menghadiri sholat jenazahnya Fa'ala <tuh> di situ di perjalanan kita cerita yang mana di pernah terjadi di Martapura, ya tahu Martapura ya Halo. deket banjarmasin ya Kalimantan tahun 90-an tahun 90 kalau nggak salah sampai masuk surat kabar ya apa yang terjadi jadi ada yang meninggal dunia dan kebetulan yang meninggal dunia ini dua orang dalam satu hari dan dikubur dalam waktu yang sama. Yang sama, digali dua lubang. disiapkan dua kuburan. Dan ternyata salah satu daripada mayit itu dimasukkan terlebih dahulu atau datang terlebih dahulu ke dalam kuburan dan dimakamkan. Kemudian ketika datang lagi mayit yang kedua, maka mereka kaget. Karena kuburan yang sudah disiapkan ternyata sudah diisi. Jadi ternyata salah, salah masuk yang pertama itu. Jadi mestinya di sebelahnya di tempat yang lain ini dimasukkan tempat situ. Keluarga mayat yang kedua ini tidak terima karena di situ mungkin ada keluarganya yang sudah disiapkan untuk dikubur di sebelah mereka. Jadi minta digali lagi, maksa-maksa digali. Ya akhirnya digali. Baru padahal baru dimakamkan yang pertama itu. Dan ternyata ketika digali lagi dilihat oleh mereka sudah gosong semua. Sak kain-kain kafannya sudah terbakar. Nauzubillahi minzalik. Jadi padahal baru waja dimakamkan. Gimana soal mungkar nakirnya pertanyaannya sudah diazab duluan oleh mungkar nakir di dalam azab di dalam barzahnya di dalam kuburannya. <coughs> Dan ditanya ternyata amalannya rentenir. Apa? memberikan hutangan kepada orang lain kemudian dia mengambil un, untung. Pekerjaan orang tersebut ternyata seperti itu. Oleh karena itu hati-hati dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat akan bisa mendatangkan laknat. Setiap raanat la Allah bisa mendatangkan adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tadi. Kita tadi bercerita tentang itu, ternyata di sini disebutkan masalah itu. Tidak boleh Ya, ada mayat digali Kemudian ada kuburan digali Dimasukkan mayat yang yang baru Tidak boleh, bahkan menggalinya Sudah tidak boleh, karena menghormat Merusak kehormatan mayat tersebut Wayıq khatminhu Adamu hormati napsi khabarin Lahu lahadan masalan lidafni sahsin Filahad as-sani Illam yadharlahu islahat Islahadkah awal fihi Diambil daripada ilah hukum tadi yaitu merusak kehormatan mayit maka berarti tidak haram kalau menggali kuburan yang kuburan itu disuap, disiapkan dua lubang yang lahat dua liang lahat yang berbeda jadi satu di arah sini satu di arah barat misalnya satu di arah timur tapi digalinya dalam satu ka kali, jadi satu lubang besar kemudian di ujung liang lahatnya itu kan namanya liang tempat lubang sendiri untuk meletakkan jasad mayit jadi liang lahat dita, bikin dua di ke barat, arah barat satu di arah timur satu ya kemudian dimakamkan satu mayit setelah itu ternyata ada mayit baru yang mau dimakamkan di tempat tersebut, maka dikatakan sini tidak apa-apa, boleh yang penting jangan menggali liang lahat yang yang semul, eh, yang sebelumnya atau yang pertama, ya dengan catatan juga di sini dikatakan inlam yadhar lahu iha dengan catatan jika tidak menimbulkan bau, ya kalau sudah digali digali ternyata sudah mulai bau-bau, berarti jangan diterus, tidak. jangan diteruskan. Nah kenapa kok boleh islahat ha kalil awal fihi karena tidak merusak kehormatan untuk mayat yang pertama di dalam urusan tersebut. Kala ibin Kasim waafhamajawazan nabas baca bala ijmae ibin Kasim mengatakan berarti memberi kefahaman kepada kita bolehnya digali kuburan setelah hancur semuanya boleh digali kuburan tersebut setelah hancur semuanya boleh ya bahkan boleh bukan untuk mengubur mayit yang baru bahkan digali tanpa ada tujuan pun boleh. Ya, kalian melihat kuburan. Wah, ini sudah kuburan sudah 20 tahun, 30 tahun. Nah, apa apa digali. Apalagi kalau itu milik sendiri, tanah milik sendiri. Maka ketika dimakamkan satu mayit di tanah miliknya dia atau keluarganya yang dimakamkan dan dikatakan oleh mereka bahwasanya ini kira-kira sudah hancur jasad mayit, maka boleh digali. Bahkan boleh dibangun di atas boleh bangun di atasnya, mau dibangun rumah, mau dibangun toko, mau dibangun apapun boleh. Bahkan masjid Nabawi, ya masjid Nabi SAW di Masjidil Haram Nabawi, ya dahulu itu adalah kuburan-kuburan harbi, kuburan-kuburan orang kafir dimakamkan di situ. Kemudian Nabi SAW masuk Madinah dan dibangun di atasnya masjid Nabawi yang sampai sekarang kita lihat kita manfaatkan. Ini menunjukkan kenapa kok boleh? Karena sudah enggak ada jasad, sudah hancur semuanya. Ya, karena sudah hancur semuanya boleh digali. Ah, dikatakan di sini oleh Ibn Qosim, wayustasnah qabru alim. Berarti tidak dikecualikan kuburannya orang alim. Begitu juga qabru arim meshur yang terkenal. Ya, siapa alim yang terkenal di sana? Awali masyhur atau orang wali terkenal. Fayam dani nabsuh maka tidak boleh untuk digali. Kenapa tidak boleh digali? Nah. Kenapa? Ihtiraman. Karena mereka jasadnya tidak hancur. Orang alim tidak hancur. Orang wali apalagi tidak hancur. hancur. Karena tidak hancur berarti tidak boleh digali. Tadi kan dikatakan boleh digali setelah hancur semuanya. Berarti mafhumnya. Difahami. Buasanya berarti kalau sudah hancur semuanya baru boleh. Berarti kalau mayit yang tidak mungkin hancur. Mereka maka tidak boleh digali selama-lama. Kuburannya orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang wali kuburannya orang yang matisah syahid kuburannya orang yang menghafal Quran dan mengamalkan isi Al-Quran kuburannya juga orang yang azan tujuh tahun dalam riwayat 40 ikhlas karena Allah tidak mengharap ya, tidak mengharap bayaran kuburan uh, para Nabi jelas sudah itu tidak boleh digali selama-lama Karena jasad mereka dijamin tidak akan hany, hancur ya, diambil kesimpulan dari itu walau wujidah ba'adhu admih qobla tamamil hafar kalau misalnya ketika digali mungkin dikira majid itu sudah hancur, tidak ada sisanya tapi ketika digali ternyata didapatkan ba'adhu admih sebagian daripada jadi sebagian daripada tulangnya masih ada ini, tulang tangannya masih ada, tulang tengkoraknya ada. juga masih ada ya allah jadi gitu ya di kuburan jadi tengkorak, jadi tulang kaki tersisa, tulang tangan tersisa. Bagaimana ini? Khabar tamamil hafar ditemukan itu sebelum selesai digali sempurna. Wajibah rodu turabihi maka wajib lagi dikembalikan turapnya. Artinya wajib ditutupkan kembali. Wa yahrum takmilul hafar dan haram untuk menyempurnakan penggalian tersebut. Enggak boleh karena ternyata masih ada sisa tulang tuh, tulang-tulangnya. Wa dafan fihi dan haram juga mengubur mayit di dalamnya. Selama masih ada tulang-tulang tersebut, lima yalzam alaihi minal idhhal al-muharram karena bisa mengakibatkan nanti masuk hukumnya memasukkan mayit ke dalam kuburan mayit yang lain dan itu diharam nah, tapi itu kalau masih belum sempurna menggali jadi masih separuh di tengah-tengah masih menggali ternyata sudah muncul tulangnya belum sempurna sampai ke bawah p nah, lain hukumnya kalau sudah sempurna sampai ke bawah sempurna sampai liang lahat aubak ada tamamil hafar tapi kalau sudah sempurna menggali sampai bawah falayyiburadl turabe maka tidak wajib mengembalikan turab tersebut, tidak wajib menutup kembali. Wayajuz ad-dafnu adam dan boleh bahkan dikubur mayit yang lain dengan adanya tulang yang tersisa tersebut. Lakin ba'da tanhiyatih tapi setelah dijauhkan an mahallihi dari tempatnya, dijauhkan dulu taruh di pojokan baru kemudian mayit yang baru dimasuk. Masukkan. Taruh pojokan baru dimasukkan mayit yang baru. Ini kalau masih tersisa Tulang-tulangnya dan sempurna digali sampai bawah. Kalau belum sempurna digali tadi tidak boleh diteruskan. Tapi harus ditutup. Ya, atau digali sempurna sampai bawah ternyata jasadnya masih utuh. Bukan tulangnya tapi jasadnya masih. Berarti tidak boleh ada mayat baru dimasukkan di dalam kuburan terbunuh. Nah, tapi kalau digali sempurna baru kelihatan dan yang tersisa hanya tulangnya. Maka tidak wajib ditutup kembali dan boleh mengubur mayat yang lain. Maazari kal dengan tulang yang tersisa tersebut setelah dijauhkan tulang tersebut dari tempatnya. Jauhkan diambil dari tempatnya, ditaruh di pojokan, baru kemudian diletakkan mayat yang faendo ko. Kalau misalnya liang lahat itu sempit, bi anlam yumkin dafnuhu illa alay yang sekiranya tidak bisa dimasukkan mayat yang baru kecuali di atas tulang itu. Jadi digabung fadahiru qaulihim ittijahu hurmati dafan huna ay salaha jah laisa bi ba'id maka perkataan mereka yang mengatakan bahwasanya haram mengubur di tempat tersebut sekiranya tidak ada haja maka perkataan mereka laisa bi ba'id bukan pendapat yang jah jauh dekat kepada pendapat yang benar pendapat yang mu tamat Yaitu kalau misalnya tidak bisa digabung kecuali ditaruh mayit yang baru di atas tulang tulang yang tersisa, berarti kalau ada haja boleh, kalau ndak ada haja tidak boh. Di analiza huna asad karena kalau misalnya mayit yang baru diletakkan di atas tulang tulang itu lebih menyakitkan kepada mayit yang pertama. Tadi kan merusak kehormatan kalau misalnya diletakkan di tempat yang jauh di tempat yang berbeda. Apalagi diletakkan mayit yang baru di atas, kalau tidak ada hajat. Mohajat ilm yahdat iladzafan fida. Jikalau gobar, kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan untuk dikubur di kuburan tersebut. Biakasuran mauta. Sekiranya misalnya banyak yang meninggal, wala, waillah. Kalau misalnya ada hajat, wala baksa bidadi kamu telakon, maka boleh secara mud. Sekarang al-kalam ala naqlil mayyit. Berbicara tentang hukum memindah mayit. Apa hukum memindah mayit? Ya, immah memindah mayit dari kuburan dipindah ke kuburan yang lain atau mungkin memindah mayit yang belum dikubur dipindah ke luar kota yang bukan kota di tempat meninggalnya mayit tersebut. Nah ini hukumnya apa? Kita bahas Yang pertama dikatakan faedah pertama Yahrum Hukumnya apa? Harum Wakilah Yukrah Ada pendapat Yang mengatakan Makruh Apa yang dihukumi Harum dan pendapat yang lain mengatakan makruh Naklul mayyid qobla dafnih Memindah mayyid Sebelum dimakam Kan dari mana ke mana min mahali mautih walau sahra ila mahalin akhar dari tempat meninggalnya dia walaupun tempat meninggalnya dia di padang pasir sekalipun ila mahalin akhar di tempat yang lain itu banyak ya jadi mayit meninggal di mana maka mestinya mayit itu dikubur di tempat itu di mana mayat di kota mana mayat meninggal misalnya meninggal mayat di kota Surabaya berarti dia harus dikubur Surabaya. di Surabaya. Meninggal di Malang dia harus dikubur. Meninggal di Jakarta harus kubur di Jakarta. Ini yang mau tamat. Ya, ini yang mau tidak boleh dipin. Bindah. Tapi banyak ini pindah kan banyak. banyak kan yang mati meninggal di pondok juga dipindah dipin dibawa kan. Gimana itu hukumnya? yang mutamad hukumnya haram. haram Ada pendapat yang mengatakan oh. makruh. Jadi di mana mayat meninggal, ya disitulah mayat itu di kuburkan, disolat, di dimandikan, dikafani, dan disolat, kemudian dimakamkan di tempat tersebut. Itu mestinya. Jadi kalau kalian meninggalnya di pondok, mestinya <tuh. <tuh. Ya, bukan di pondok sini, <tuh>. tapi di luar. Dimana di mana diwar pon doa dia kuburan umum sana itu tiraci sana kok serem serem dimanapun ya tetap besar tidak <laughs> ada kuburan tidak serem wah oh, ada kuburan rame ya masya allah banyak malnya tidak ada ya oleh karena itu siap-siaplah di mana kalian mati ya siap mau dikubur di sana mau dikubur dibawa ke rumah kalian yang penting sama-sama kubur kuburan dan Ya Biasanya, bukan biasanya ini pasti Kalau sudah seseorang itu dikuburkan di mana Berarti dia diciptakan dari tanah kuburannya dia Ya Kalau misalnya kalian Kan manusia diciptakan dari tanah, Minha khalaknakum Wafiha nu'idukum Wa minha nukhrijukum Tarotan Hafal ya yang kemarin ya Yang kemarin doanya hafal minha khalaknakum apa baca doanya Allahumma jafil apa-apa yang pertama ya, Allahumma f'tah abu'abah samai ya betul Allahumma f'tah abu'abah samai ya Allah bukakan pintu-pintu langit untuk menerima ruhnya mayit ini ketika mau dimakam baca ayat yang selanjutnya atau kalimat yang selanjutnya karena itu satu ayat Waminha ya kalaknakum. Wafihanu i, wafihanu i dukum. Baca doa apa? <tuh> Allah majafil arba anjam. Ya Allah jauhkan bumi tersebut dari kedua sisi badan badannya. Dan kemudian waminha nukri jukum tarotan, Dan keluarkan waminha <tuh> dari tanah dikeluarkan manusia untuk kali kedua kedua. Baca doanya apa? Allahumma talqinhu huwayt ya Allah talqinilah hujah tahu apa yang dimaksud dengan hujah pertanyaan jawaban mungkar nah ya, ditalkin dituntun artinya ditalkin tun tuntun talqin mayit jadi yani menuntun mayit menuntun apa menuntun mayit untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dituntun ya qul rabbiyallah dan seterusnya ila akhir nah itu talqin Ya, jadi talqin meminta dan memohon kepada Allah supaya Allah menuntun mayit itu bisa menjawab pertanyaan mungkar dan akhir. pertanyaan mungkar dan akil. Jadi di mana ya manusia itu dikubur berarti manusia menunjukkan diciptakan dari tanah tersebut. Jadi kan misalnya kadang-kadang kan ada manusia tanpa Disangka-sangka meninggal di luar kota Bukan di tempatnya, bukan di kotanya Bahkan ada yang meninggal di luar negeri Seperti jama'ah haji yang meninggal itu Ya kan, jama'ah haji meninggal di Madinah Ada yang meninggal di Ada yang meninggal di Mekah Berarti jama'ah -jama ah haji tersebut Diciptakan dari tanah Mekah Berarti diciptakan dari tanah Mekah nah, Kalau kalian dimakamkan di Raci Ya berarti diciptakan dari tanah Di mana ya kalian dikubur maka di tanah itulah kalian di dari tanah itu dari tanah itu kalian diciptakan pernah <coughs> Rasulullah SAW melihat sekelompok melihat sekelompok orang sedang menggali kemudian ditanya oleh Nabi SAW sedang apa kalian di sini ya Rasulullah kami sedang menggali kuburan memangnya siapa yang meninggal ada orang habasa ada orang Orang Afrika baru datang ke Madinah tahu-tahu mening, Subhanallah. Ya, Rasul mengatakan Sub, Subhanallah. Terheran-heran, Subhanallah. Siha min ardhihi ilatina alati huliyah min haawakamakal. Subhanallah, baru datang dari Afrika, tidak lama langsung meninggal di Madinah. Berarti kata Rasul, kata Rasul saw. Berarti orang itu. Sama Allah sematalah hanya dibawa ke Madinah untuk dikubur di tempat atau di tanah yang diciptakan orang itu dari tanah Madinah dari tanah itu. Jadi pergi dari jauh-jauh Afrika ke Madinah meninggal tidak lama hanya untuk menemui takdir Allah ketentuan Allah yaitu dimakamkan di tempat yang di situ dia diciptakan dari tanah itu dia diciptakan. Ya. Oleh karena itu kan banyak orang meninggal meninggal tapi mendadak meninggalnya di luar kota, meninggalnya bahkan di luar negeri <coughs> Habib Ali Al Hafsy putra daripada Habib Ali Al Hafsy Syihabul Maulid Habib Al Wal yang uh, dimakamkan di Solo atau Habib Ali Al Hafsy, abahnya Habib Anis Al Hafsy Itu meninggal waktu di Palembang, waktu dakwah di Palembang, meninggal waktu dakwah di Palembang dan kemudian dimakamkan di Solo. Jadi eh begitu juga putranya. Ada saudaranya Habib Anis, malah Habib Anis saudaranya ini aneh. Jarang sekali ke Indonesia, Habib Ahmad Al-Habsyi, kakaknya Habib Anis Al-Habsyi. Jarang sekali ke Indonesia, jarang. Akhirnya suatu waktu kemarin beberapa waktu yang lalu dia hadir haulnya ayahnya, Habib Ali Al-Habsyi di Solo. Haul hadir beberapa hari setelah meninggal di Suluh, dimakamkan di, Su? di Suluh. Jadi jauh-jauh dari Hadramaut yang jarang datang ke Indonesia sekali datang meninggal dan dikubur di Suluh Su? bersama ayahnya. Jadi ditakdirkan dikubur dempet dengan ayahnya sendiri. Padahal kehidupannya semenjak kecil di Hadramaut. Tapi meninggalnya di Suluh. Memang ditakdirkan dimakamkan di tanah di situ beliau dicipt diciptakan oleh Allah Subhanahu Allah Ta'ala. Apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya? Innallaha indahu ilmus saa'ah wa yunzilu al-hayasah wa ya'lamu ya ma fil arham wa ma tadri nafsun mata ma taksibuhu wa ma tadri nafsun di ayyi ardin tamutu. Ini dinamakan mafatihul khaib. Dinamakan apa? Mafatih al-ghaib. Kunci-kunci alam ho'ib. Yani Perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Atau yang diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini mafahid. Apa itu ilmu s-sa'ah? Jelas. Pertama adalah ilmu s-sa'ah. As-sa'in yawmul kiyamah. kiyamah. Ya, ketika Jibril pun alaihi salam bertanya kepada Nabi SAW. <tuh> Mata s-sa'ah? Ya. Di situ ditanya oleh malaikat Jibril mata saa' dengan berbentuk manusia. Jibril ketika itu berbentuk manusia bertanya kepada Nabi sallallahu untuk mengajari rukun iman, rukun is, Islam dan rukun islam Rasul mengatakan mal mas'ul anha bi'alama minasail. Mal mas'ul anha, orang yang kamu tanya tidak lebih alim daripada yang bertanya. Berarti artinya apa? Sama-sama tidak Yang tanya tidak tahu, yang ditanya pun juga nak tahu yang tahu hanya Allah. Allah ditanya kapan kiamat yang tahu Allah kamu anak tidak tahu Jibril tidak tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak tahu. tahu cuma diketahui wama amaratul ha alamat alamatnya aja antara al huffat al urata uh, alatar royaan ru, uh, al shayyata tawaluna dan sebelum itu juga antara al amata fa antali dal amata robbataha ya baro antaro al-hufataru ata uratah li asyai yatatawalunah ini tanda-tanda hari tanda hari kiamat perempuan akan melahirkan ya tuannya sen, sendiri ya tuannya sendirinya ada yang mengartikan di sini artinya nanti seorang anak-anak akan kurang ajar dan durhaka kepada orang tuanya sampai orang tuanya dijadikan sebagai pelayannya ambilkan andok, ambilkan makanan. Ibu, moin, ambil siapkan anak makanan, siapkan anak minuman. Ibunya ambil ke dapur, nyiapkan makanan di meja untuk anaknya. Jadi, ibu itu melahirkan tuannya sendiri, melahirkan tuannya. Nah, ya, ini kalau sudah terjadi berarti sudah termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Na'urabilahim. Al-muhim yang ada hanya alamat as-sa'ah. Tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Inna ya. Allah indahu ilmu sa'ah Wa yunazilul ghaisa Dan Allahlah Yang menurunkan apa? Hujan Kapan hujan yang tahu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Kadang-kadang perkiraan cuaca di sini hujan Ternyata tidak? Perkiraan cuaca di sini terang Ternyata? Jadi hanya yang mengetahui Allah subhanahu Wa ya'lamu mafil arham Dan Allahlah yang tahu ya janin yang ada di dalam rahim ibu apa laki-laki, apa perempuan kadang-kadang dokter pun juga walaupun sekarang dengan alat yang canggih dengan USG yang canggih tapi kadang-kadang tetap salah tidak pasti, dokter pun tidak bisa memastikannya ini kira-kira gimana ini oh ini kira-kira perempuan pasti apa tidak, ya pasti itu tangan Allah kalau saya paling 90% dokter pun tidak memastikan, kadang-kadang dikira perempuan ternyata atau dikira laki-laki ternyata perempuan sebaliknya yang mengetahui pasti itu adalah Allahumma taala. Wamata oh, dari nabsun bi ai ma'zataksibu. Oda dan tidaklah seorang jiwa, seorang manusia, seorang hamba mengetahui ma'zataksibu, apa yang akan dia laksanakan, apa yang akan dia lakukan. Kalian malam ini, kalian akan melakukan apa? Kalian tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah? Kalian akan melakukan apa malam ini? Tidak tahu. Besok apa lagi? Minggu depan tidak tahu. Belum tentu minggu depan kalian ada di pondok. Belum bisa jadi kan? Belum tentu kalian bisa belajar lagi. M bukan. Jangan minggu depan. Besok hari belum tentu kalian berada di kel. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tidak tahu besok lusa apa yang terjadi kepada kita. Oleh karena itu jangan dibuang-buang kesempatan umur, kesempatan sehatul afiat kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk baca salawat kepada Nabi SAW. Kesempatan baca Quran, ngaji. Umpung masih bisa ngaji. Ada kesempatan lidah masih bisa kita untuk membaca. Kita gunakan untuk membaca masih bisa. Kita gunakan juga kesehatan kita untuk ibadah kepada sebelum nantinya kita sakit sekarat stroke jantung tidak bisa apa-apa nakudu bila jangan berharap kalian berangan-angan wow oh, nanti masih panjang umur kita masih muda-muda foya-foya dulu jangan ya, ya kalian perlu masuk kuburan perlu masuk hadir di rumah sakit bagaimana orang yang sakit-sakit biar kalian syukur biar kalian mengambil pelah. kita mengambil pelajaran dengan itu kita melihat di rumah sakit banyak ya Allah tidak berdaya kita masih sehat-sehat. Mereka sudah tidak bisa lagi sholat berdiri. Bahkan sholat duduk pun susah. Ya, mau wudhu pun susah. Mau ngaji apa lagi. Ya, kita sehat. Mau kapanpun kita sholat bisa. Mau kapanpun kita ngaji juga. Bisa dan tahu-tahu sebentar-sebentar di rumah sakit. Ambulan datang untuk bawa jenazah. Kecelakaan dan lain sebagainya. Tahu-tahu di kamar yang sedang dirawat. Ternyata sudah ditutupi mukanya dengan selimut. Sudah tidak ada umur. Umurnya sebentar-sebentar ada Maya di rumah sakit itu ya, Dengan itu kita bisa bersyukur Dan mengambil bersyukur Pertama Alhamdulillah masih dikasih kesehatan Alhamdulillah masih dikasih kesempatan Untuk beramal, kesempatan hidup Tapi tetap walaupun kesempatan itu ada Tidak lama, tidak panjang Sebentar lagi juga kita akan mati Sebentar lagi kesempatan itu akan hilang Dari kita, dicabut oleh Allah Diambil oleh Allah, selesai sudah Kesempatan kita untuk beramal, untuk ber ibadah oleh karena itu masing-masing gunakan kesempatan itu kesempatan yang sangat mahal enggak mungkin kembali lagi kepada kita satu jam berlalu apa bisa kembali lagi kepada kita nggak mungkin jadi mau kita lewati untuk foya-foya satu jam mau kita lewati untuk bermain-main sungguh akan kita merasakan kerugiannya penyesalan nanti di kuburan nanti kalau sudah meninggal kita enggak tahu apa yang terjadi baru kita sesali ya Allah kenapa kita gunakan waktu yang banyak untuk bermain. Kita gunakan waktu yang banyak untuk majlis masjid yang tidak ada faedahnya. Untuk bergoyang yang tidak ada faedahnya. Atau juga apalagi na'udzubillah untuk melakukan maksiat-maksiat. Ini apalagi yang akan menjadi penyesalan yang sangat besar. Andai kata penyesalan di akhirat itu setelahnya ada kematian. Pasti yang menyesal akan ma mati. Tapi tidak ada lagi kematian yang ke kedua. Oleh karena itu kesempatan tersebut ya Harus kita gunakan Sebaik-baiknya di pondok Bisa belajar, bisa mengaji Ibadah, sholat berjamaah, nekmat Kalian syukur sama Allah Dikasih kesempatan yang sangat besar Untuk bisa beribadah dengan ibadah Yang paling abdol, mencari ilmu Belajar dengan ibadah sholat Dengan ibadah sholat berjamaah Dengan ibadah mengaji, membaca Al-Qur Bersalawat kepada Nabi Sosem, bisa bandar masih kesempatan masih ada kesempatan bersolawat kepada Nabi apa anda Alhamdulillah itu nikmat bah besar sebelum kita di barza InsyaAllah bisa ketemu Nabi saw. Alhamdulillah Nabi akan mengingat kita ini hambaku ini umatku ini umatku yang banyak bersolawat kepada aku senang kita kalau diingat oleh Nabi saw. kita banyak solawat kepada beliau. Oh ketemu di barza ini tidak pernah solawat kepada anak tidak dihawil sama Nabi bahkan mungkin berpaling dari kita naudzubillah nah umpung masih bisa kita nyambung dengan rasul dengan salawat masih kita bisa menambah amal ibadah kita dengan tasbih zikir kepada Allah subhanahu nah ompong ompong. kalau kalian melihat orang meninggal melihat kuburan bertambah ya ke, semangat bertambah semangat kalian untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau kalian selalu lihat TV selalu yang dilakukan hiburan dan fuaya -fuaya, terus akan lupa akan lupa dan lalai kalau dia sebentar lagi akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Taala dan sudah setelah itu dia akan menyesali kenapa aku tidak beramal sebanyak banyaknya ketika masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesempatan ini sangat mahal jangan disia-siakan. Bagus jangan disia-siakan. Jangan banyak apa lagi. kadang-kadang perempuan-perempuan biasanya ya suka ngomong betul apa lah, tidak? Hati-hati kalau ngomong hati-hati kalau ngomong Rasulullah Sosan mengatakan yang artinya kadang-kadang seorang hamba itu berucap sesuatu, berucap sesuatu yang dia kira sesuatu biasa sepele padahal itu menjerumuskan dia ke dalam jurang api neraka sejauh-jauhnya. Nauzubillahimminzalik. Padahal kalimat itu dia nyangka hal biasa sepele. Tapi hati-hati. Ya, lidah manusia terutama perempuan yang paling banyak untuk gampang untuk ngob Gampang-gampang ngomong ya, akhirnya menghibah orang Akhirnya menyebutkan kejelekan orang merendahkan menyakiti dan menyinggung hati orang lain Itu semuanya dianggap dong Menyinggung menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kita Itu semuanya dosa Ya Apalagi terang-terangan bukan menyinggung dan menghibah Menfitnah maka itu adalah dosa yang akan tertulis di buku amalan kita, di buku catatan kita. Ya. <tuh> Jadi kita katakan apa tadi? Kita bicara apa tadi itu? Ah, memindah mayat tadi itu ya, memindahkan Memindahkan mayit. Sampai mana tadi ini? Yang kita baca ini mana ini? Ah walau shohor ini, jadi di mana meninggal maka di kota itulah mayat itu harus di Kubur. dikubur. Ini yang mu'tamad, ini tidak boleh dipindah. Ya, kau min mahal mautnya dari tempat meninggalnya walau shohor, walaupun meninggalnya di shohor. Jadi kalian meninggal di Padang Pasir, ya harus dikubur. Nah, alaikum. Ya ada, seperti sebagian awliya ya kuburannya jauh dari kota termasuk saya di Ahmad al-Muhajidil Allah, Ahmad bin Isa, itu termasuk kuburannya jauh dari kota. Anggaplah kita katakan padang pasir itu gunung diantara gunung, jadi tidak ada keramaian, tidak ada rumah-rumah di situ kosong. Ya, habis itu masih di atas lagi, di atas bukit gunung. Kalau kita naik, sekarang ada tangganya masuk Allah naik tangga itu kita hitung ratusan tangga berapa ratus itu kita hitung anak tangganya itu kalau sampai atas sudah lesu semuanya kan kram, hampir kram semuanya kaki-kaki ini apalagi yang sebe-sebe yang tua-tua nggak -tua bisa naik sudah tapi alhamdulillah baru-baru ini tapi ke baru-baru ini katanya ya sudah dibikin jalan e, untuk mobil bisa naik ke atas langsung jadi tinggal turun langsung di depan kuburan Syedi Ahmad Muhaejir mah kalau sudah ada itu enak walaupun yang tua-tua bisa nah. naik, naik ya. kalau ini naik tangga kalau tangganya lift jalan sendiri masih enak kan seperti Raja Salman kemarin ya turun pesawat aja pakai lift jadi nggak mau turun capek ya pakai lift eskalator itu jalan sendiri cuma turun dari pesawat. naik juga gini ya. Kita ini lihat Ramadan enggak ada seperti itu ya naik batu-batu itu sudah ya, ada tangga itu sudah untung. <tuh> jadi walau sahra ila mahalin akhir dipindah ke tempat yang lain li'udfan fi. Li'udfan fi untuk dimakamkan di sana. Wa in ausobihi. Wa in ausa. Jadi walaupun wasiat. Jadi tetap tidak boleh dipindah. Jadi misalnya masyarakat so, Kalau anda meninggal Tolong dimakamkan di Tarim Misalnya Contoh ini Atau mungkin jamaah haji Kalau anda meninggal Tolong dibawa ke tanah air Dan tanah haram Daripada tanah Berbahagia <tuh> kenapa ketawa Karena ingat cuma jamaah haji yang ada yang datang bikin tasakuran, bikin tasak. Cuma di situ backgroundnya itu apa itu di situ selamat. Pokoknya artinya ada kata-kata juga min ardin haramin ila ardil ma' <laughs> dari tanah haram ke tanah air. Jadi misalnya mereka wasiat kalau anda dibawa pulang ke rumah itu tidak sah yang utama siapa ya, sih ada pendapat tapi ya seperti Habib, uh, uh, Habib Ahmad al Habib Ali al Habsyi tadi yang dari Palembang dibawa memang atas wasiatnya beliau untuk dimakamkan di situ kan sekarang juga banyak ya termasuk Habib Hasan Abu Yahal Marhum sebelum meninggal sudah wasiat seminggu sebelumnya wasiat seminggu sebelumnya kalau anak meninggal dimakamkan di belakang Masjid ini sudah disiapkan ditentukan. Oleh beliau, tapi tanpa sadar mereka kalau sudah dekat kematiannya Ya, padahal itu beberapa hari, seminggu tepat sebelum meninggalnya, sebelum wafatnya ya, Ini kewasia beliau, ini kadang manusia tidak tahu kapan ajarnya masuk yang meninggal uh, Ustadz Munir tadi itu baru Berapa dua minggu yang lalu atau sepuluh hari yang lalu ada acara di Dalwas ini Ikut hadir beliau dengan uh, sehat, dengan ngobrol sama Ustaz, masya Allah, ceria, tidak ada tanda-tanda mau meninggal. <coughs> Tapi takdir berkata lain. Jadi kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dikatakan tadi, wamata diri nabsun, pada taksub, pada wamata diri nabsun bi ayirden tamud dan juga kapan, di mana manusia meninggal tidak ada yang tahu. Kapan dan di? kapan kita meninggal, kapan kalian meninggal yang tanya kapan meninggal, oh tidak tahu ya anda lihat di google dulu misalnya kata google tidak bisa jawab jawab, yang lain bisa jawab semuanya google itu masya Allah seh paling alim itu semuanya dijawab sama google, tanya ini keluar jawabannya, tanya ilmu akhirat ilmu dunia keluar semuanya ya? kalau ilmu kan mungkin ada Abu ya, ada Habib Zain, ilmu akhirat tanya tentang bisnis mereka tidak bisa jawab kan tapi Google masya Allah, ilmu akhirat, ilmu bisnis, semuanya kesehatan, penyakit, semuanya ditanyakan mereka bisa jahat ya. jahat makanya saya paling alim itu <guluh> cuma sayang, kalau kalian tanya sama saya Google di mana anak meninggal, tidak bisa jahat atau kapan anak meninggal, tidak bisa jahat ya. jawab jadi, wama tadri nafsun biayi ardhin biayi Ardin. Jadi tidak ada yang tahu Seorang pun di mana nantinya Akan meninggal Jadi bisa jadi kita meninggal Mungkin di pondok, mungkin di rumah Mungkin di waktu kita belajar Mungkin di waktu kita sholat Mungkin juga di waktu kita berjalan Di jalan, mungkin juga di waktu kita majelah Dengan teman kita, tidak ada yang Tidak ada yang tahu Jadi dikatakan sini Wa in awso bihi walaupun sudah wasiat untuk dimakamkan di tempat ini misalnya kemudian meninggal di tempat lain di kota lain tidak boleh dibawa wa umina tayyuro bahkan walaupun kalau dibawa ini aman tidak bi, tidak beru, berubah apa maksudnya tidak berubah tidak berbau maksudnya tayyur mayid ini berubah mayid ini maksudnya selalu yang dimaksudkan yang di yang kita fahami adalah baunya mayit. Jadi kalau sudah mayit itu bau, berarti itu beru, berubah. Bukan taghayur mayit. Nah, oh mayit itu taghayur. Oh, taghayur harus pecah-pecah semuanya badannya itu taghayur ndak. Bukan rusak itu maksudnya ndak rusaknya mayit itu maksudnya adalah baunya timbul bau. Bau berubah yang diartikan dengan timbul bah. bau. Kalau sudah timbul bau, berarti mayit ini sudah dianggap taghayur. Ya, wa umina walaupun aman dari perubahan. Naam. In jarat adatuhum biddafan fi ghairi mahallihim. Iya. Kalau sudah berjalan kebiasaan mereka. Biddafan dengan mengubur fi ghairi mahallihim di selain tempat mereka. Jadi misalnya di satu kampung ada yang meninggal kebiasaan mereka Siapapun yang meninggal di kampung itu akan dimakamkan di tempat lain. Itu kebiasaan sudah berjalan. Maka hukumnya, bu Khabar di ahli sutut, al mujawirahli dimyat. Ini satu kampung satu tempat di Mesir. Seperti penduduk di sutut yang berdekatan dengan kota dimyat. Jadi mereka kalau meninggal dimakamkan ke kota dim dimyat. Lam yahrum an nakal ilah maka tidak diharamkan untuk dipindah ke timyat untuk dimakamkan kenapa karena, karena menjadi kebiasaan penduduk tersebut wa kaza? begitu juga boleh dipindah law ta'addadat maqabirul balad kalau dalam satu kota besar itu kuburan itu banyak ya kuburan banyak Wanukilah dan dia dipindah dari makbaratin akrabah min makbar min makbarati mahalli mauti. Kemudian mayat itu dipindah dari kuburan yang terdekat yang mestinya dikubur di situ ke kuburan yang lain yang lebih jauh, tapi dalam satu kotak. Waman bi kurbi harom Mekah awil Madinah awil Ia'a. Yani baitul magdis begitu juga boleh dipindah kalau meninggal di tempat yang dekat dengan harom Mekah, meninggal dekat dengan harom Mekah maka boleh untuk dikuburkan di Mekah atau meninggal dekat dengan kota Madinah sekalian dikubur di kota Madinah oh atau di baitul dekat dengan baitul magdis Palestin oh makabir Sulaha atau meninggal di tempat dekat dengan kuburan orang soleh. Maka boleh dipindah ke kuburan tersebut. Karena terdapat di situ kuburan orang-orang soleh. Tabarukan. kan enak. Kalau kuburannya dekat dengan orang-orang soleh. Jadi boleh. Fala yahrum annaqlu. Maka tidak diharamkan. Annaqlu untuk memindah. Bal. Bal yusan. Ya, tapi hukumnya Sun nah jadi kalau yang utama sebenarnya tidak boleh ya tapi ada pendapat tadi makro ya wakil yokro mungkin madhab yang lain membolehkan karena sudah banyak yang meng, mengamalkan yang kita lihat banyak yang ya kalau kalian misalnya mau kepingin meninggalnya di mana ya siap siap ya menjelang mati menjelang hari kematian artinya Hah, kalian baru Oh kalian kepingin minum di rumah biasanya nanti tinggal izin sudah mau pulang mau apa tinggal dua hari nih macam mana <laughs> ya kalau tah tahu ajalnya kapan ya mungkin kalau orang wali kan tahu kalian tanya aja sama orang wali dia orang tidak tahu tapi diberita tahu oleh Allah subhanahuwataala ya sebagian orang wali sebagian ya kan? kadang-kadang ada orang yang bermimpi. Orang ini bermimpi, ini orang sebenarnya orang tadim. Tapi sa sedang sakit. Sakit dibawa ke Uni Emirat Arab. Ini baru-baru ini. Kemudian di Uni Emirat Arab dirawat di rumah sakit. Sehat artinya sadar. Di situ ada anak-anaknya. Tahu-tahu di Uni Emirat Arab ada kenalan dia yang bermimpi. Mimpi ada orang wali mengatakan kepada dia, "Kasih tahu teman kamu itu pulang. Kalau dia mau mati di Tarim, cepat pulang ke Tarim." Karena apa? Karena tinggal 5 hari umurnya dia. Ini mimpi nih. Akhirnya bangun dari tidur dia, langsung jenguk ke rumah. Padahal masih sehat di rumah sakit, ayahnya sakit tapi bukan sakit apa gitu, koma enggak. Sehat. Ayo dia minta ngomong empat mata ya karena gak enak kan ngomong sama di depan istrinya oh, dikira fitnah nanti kan ini kan mimpi akhirnya ceritakan mimpinya bingung dia tapi dia percaya-percaya sedikit dia percaya-percaya setengah-setengah artinya, karena itu aja mimpi, mimpi. tapi dia takut juga karena, karena takut betulan akhirnya dia meninggalnya tidak di tarim orang yang di luar Tarim ajak kepingin meninggalnya di Kota Tarim, ya kan? Bahkan Hayub Bakar Al-Adani meninggalnya di mana? Di kota mana? Di Kota Aden. Makanya dikatakan Al-Adani. Al-Adan ini yani Adeni itu Kota Aden. Ya Kota Aden sehingga dikatakan Al-Adani Hayub Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Ya. beliau ketika tahu meninggalnya tidak di Tarim itu menangis. Masih hidup belum meninggal tapi menjelang meninggalnya diberitahu ya Allah Subhanahu Wa Taala langsung menangis. Kenapa menangis? Aku dapat ilham dari Allah kalau aku tidak meninggal di tarim tapi meninggal di kota ini Aden dan betul tidak lama meninggal. Dia menangis karena menyesal tidak bisa meninggalnya di. Padahal ya memang dia tinggalnya di akhir hayatnya di Aden. Jadi orang di luar tarim sampai kepingin meninggal di dalam tarim. Nah, ya, Habib Abdullah Habib Abdullah bin Shahab sampai sekarang tidak mau keluar dari Tarim, takut meninggal di luar Tarim yang sudah tua sekarang ini termasuk tua ketuanya orang ee, Tarim, ya kota Tarim. Jadi ee, mereka kadang-kadang keluar dari kota Tarim itu takut, takut meninggalnya di luar Tarim. Ya, jadi ini ragu dia, akhirnya dia gimana caranya akhirnya dia minta sama keluarganya sudah anak kepingin pulang ke Tarim aja. loh kenapa nanti masih dirawat tidak? Anak kalau ditarik Insyaallah lebih sehat, alasannya itu. Jangan dia bilang anak mimpi ini Fulan wah Atau, woit itu kok percaya aja. Diurus urus, dipaksa sama orang tuanya untuk ngurus pulangan, urus sampai betul 3 hari sebelum uh, 3 hari setelah itu di kota di Hadromo. Ya, sampai di mana? Di Hadromo. Dan rumahnya ini. Sebenarnya bukan di kota Tarim Tapi di luar kota Tarim Tapi di Widau meninggalnya ingin di Tarim, sehingga ketika turun Di Siwon, airportnya Dia ingin Langsung ke kota Tarim, karena tinggal Dua hari, tinggal berapa? Dua hari ketika itu Dari mimpi orang tersebut hanya katanya anak-anaknya keluarganya semuanya jemput untuk dibawa ke kotanya kan, ke rumahnya kok malah minta ketarik mendak, anak kepingin ziarah dulu ini, kepingin mindeb dua hari tiga hari di situ dan benar dua hari setelah itu meninggal dunia. Jadi bisa jadi kalau ada mimpi-mimpi seperti itu, soalnya tidak ada mimpi ya. Jadi jangan dianggap speile, apalagi kalau yang mengatakan itu adalah orang wa, orang wali ya. Kamu tinggal umurmu tinggal enam hari ini ya, harus banyak-banyak sodako itu siapa tahu kalau shodaqoh nantinya dipanjangkan dipanj, satu hari dilipat gandakan satu tahun kan lumayan nambah berapa nambah enam tahun ya karena shodaqoh termasuk dianggap memanjangkan dari mana hal murad bil kurub ah yang dimaksud dengan dekat dekat kota Mekah dekat kota Madinah apa yang dimaksud dengan dekat kami fikir jubi an laya takoyar fimud datina gley yang sekiranya mayit itu tidak berubah di masa di saat dia dipindah sampai ke tempat tujuannya sekiranya tidak bro yang kedua laya jus nakulul mayit illa baghdah ghuslhe wa takfinhe wa salati aleh fimahali mauti nita wajuhil farat alehim kalau sekiranya Mau dipindah mayid itu dari tempat meninggalnya di mau dipindah ke kota lain. Biasanya dipindah ke rumahnya ya. Kalau kita katakan boleh. Ada pendapat boleh atau ada hajat-hajat tadi. Ada sebab-sebab tadi. Diperboleh makan. Nah, kalau misalnya mau dipindah tidak boleh dipindah kecuali dimandikan terlebih dimandikan terlebih dahulu di juga disolati juga baru dipindah di mahal maut li tawajjuhil farad alihim. Kenapa? Karena itu kewajiban penduduk di kota tersebut. nanti meninggal di Surabaya. Maka kewajiban mengafani, memandikan sampai menyolati itu atas siapa? Orang Surabaya. Ya kan? Nah, berarti artinya kalau jenazah itu dipindah misalnya ke Bangil, berarti Orang Surabaya itu semuanya dianggap do dosa. Kenapa kadang tidak menyolati, tidak memandikan, tidak? Padahal itu sebenarnya kewajiban atas mere mereka, mereka fardu kifayah. Ya. Tapi mungkin mungkin ketika meninggalnya mungkin ketika meninggalnya di situ ada anak-anaknya, sehingga nanti yang memandikan anaknya, yang mengafani anaknya, berarti ya mungkin boleh kalau di kafaninya di rumah setelah sampai di rumah baru dikafani dimandikan kenapa karena anaknya termasuk yang terkena kuwaji ya karena di waktu meninggalnya dia ada sama mayat tersebut waktu meninggalnya la Wa min huna yu'lam maka dari sini kita ketahui hurmatu mayaf aluhu ba'du ba ahli sutut haramnya apa yang dilakukan sebagian penduduk sutut tadi al mujawira lidmiyat yang dekat dengan kota dimyat min naklihim maytahum yang mana mereka memindah mayit mereka ilaiha ke kota Dimyat. Boleh apa ndak? Boleh tadi kan? Boleh. Karena kebiasaan penduduk mene. Tuma yang haram di sini biduni huslin aw shalah. Memindahnya tanpa Boleh. dimandikan terlebih dahulu atau dan Boleh. tidak disalati dulu. Jadi mestinya mandikan dulu karena itu kewajiban penduduk di sana. Mandi kan, selesai baru dipindah. Yang ketiga dan yang terakhir. Nakulul majid lihaufi nahwi sailin jaizun. Nakulul majid, memindah majid. Lihaufi nahwi sailin, khawatir, takut ada banjir. Nanya kalau ada banjir gimana? Takut banjir itu akhirnya menampakkan mai? majid takutnya itu. Dan itu pernah terjadi di Madinah Al Munawwarah di waktu tahun berapaan itu lupa tidak lama sebenarnya seratus tahun seratusan tahun yang lalu suhada uhud ketika itu banjir sampai akhirnya majid-majid itu kan tanahnya tanah padang pasir itu kan bukan seperti di tanah kita ini tanah di Madinah banyak juga yang seperti Alakulihal sampai majid yang di bawah bumi di bawah pasir akhirnya keluar ke atas. Dan masya Allah jasad mereka semuanya oh, utuh, semuanya utuh. Jadi dimakamkan mereka kembali di situ. Nah, yang termasuk yang ada di UHUD adalah Sayyidina Hamzah bin Abi Talib. Jadi jasad mereka utuh. Nah, kalau misalnya ada banjir, khawatir banjir ini membuat longsor kan banyak sekarang ini kalau musim hujan. Jadi khawatir longsor. Nanti kalau sudah longsor Kuburan longsor akhirnya kan berantakan mayat-mayatnya itu kan lagi tenang-tenang di makamnya kan ada banjir longsor tahu-tahu sudah bencana di dunia akhirnya di akhirat masih ada jadi dikhawatirkan banjir tidak apa apa kalau mau dipindah misalnya di dekat kuburan itu ternyata dikhawatirkan longsor maka perlu dipindah mayat yang ada di situ supaya tidak terkena long. Oh, boleh digali, boleh dipindah Ini termasuk yang membolehkan Mayid itu untuk digali ya, Ada keadaan-keadaan tertentu Boleh digali, seperti apa? Mayid itu lupa Tidak di kafah Tidak di Bukan, tidak di Mandikan Kalau tidak di kafah tidak apa-apa Ya Allah, mayid itu lupa Tidak di kafah ini, ya sudah itu kuburan Lebih dari kafan. Ya kan? Insyaallah Allah tidak ada yang kelihatan Walaupun pandangan orang Sekuat-kuatnya tetap tidak bisa Tembus kubuh ya. Kemudian juga ya, Kalau mayat itu Dikafani tapi ternyata setelah Dikubur kafannya kafan orang lain Kafan haram Orangnya menuntut untuk Diminta kembali Boleh digali Boleh di Boleh. Kalau diminta sama orangnya ya Kemudian juga atau mungkin dikubur di tanah orang, dikira mungkin tanahnya dia atau apa di tanah, ternyata tanahnya orang, haknya orang, orangnya nuntut, boleh di? Dikali. Atau ternyata ma'jid ini, apa lagi? Ternyata ada yang tertinggal harta di dalamnya, boleh di? Dikali. Harta orang, kalau diminta tentunya, kalau di atau apa lagi? Atau ada orang kafir dikubur di Haram Mekah atau Haram Madinah Kan orang kafir tidak boleh kan? ya tidak boleh, ternyata orang tidak tahu mungkin dikira bukan kafir ternyata dia kafir, harus dipindah, dikeluarin dari kota Haram Mekah ke Haram Kota Madinah karena itu kota suci ini contoh, ya, termasuk boleh digali kalau khawatir ada banyak wali khawfi nabsi atau juga khawatir banyak pencuri-pencuri kafan ya yang anak berkeliaran di tempat itu setiap mayit dikubur paginya sudah berantakan kuburannya karena kafannya dicuri itu biasanya zaman dulu ya pernah di Sidoarjo baru-baru ini ya, bukan uh, pencurian kafan tapi pencurian mayit mayitnya dicuri bayangkan ya memang macam-macam Indonesia ini semuanya ada kalau orang dulu pencurian kapan Indonesia malah mayat dicuri tidak tanggung-tanggung beraninya itu orang Indonesia ya karena mereka memanfaatkan mayat dicuri organnya diambil jantungnya ginjannya dijual lumayan dapat berapa puluh juta bisa ratusan juta kan sekarang organ itu mahal organ manusia dijual ke rumah sakit ini bisa dapat uang banyak nanti nyuri di supermarket belum tentu berhasil kan Apalagi sekarang kan Sudah banyak kan seperti nenek ceritanya orang itu Ada yang cerita tapi mungkin ini buat buatan ceritanya Ketika ditanya zamanku dulu masya Allah <coughs> Uang 5 ribu bisa beli segalanya di supermarket oh, Kok bisa? Oh iya katanya bisa beli apa aja beli 5 ribu modalnya beli ini coklat semua susu ini Padahal cuma 5 ribu oh, Sekarang tidak bisa nek Iya itu zaman anak masih muda Memangnya sekarang kenapa kok nggak bisa, Nek? Iya, sekarang banyak CCTV-nya katanya. Mudah 5 ribu nyuri yang lain, taruh masukkan. Sekarang nggak bisa banyak CCTV. Hmm. Tapi itu buatan ya, bukan cerita sungguhan. Jelas itu ya. Tadi bicara apa? Pemanjir. Oh, Pemanjir tadi curi kapan dari Indonesia itu ya bangga kita Indonesia ya semuanya ada masya Allah tapi bukan hanya kejelekan kebaikan juga banyak kita bangga di sini kebaikan masya Allah ya ramah mur dengan pembacaan kitab pesantren pesantren ada luar negeri pesantrennya banyak seperti Indonesia Nah, di ada di luar negeri seperti Indonesia banyu sudah ada majlis ta'lim di mana-mana, pondok pesantren di mana-mana, pengajian di mana-mana, acara Maulid hal di mana di Saudi enggak ada. Hadramaut sedikit, pengajian-pengajian enggak banyak seperti Indonesia. Makanya nah, orang Hadramaut pun masya Allah senang di Indonesia. Kenapa? Karena makmur bil khairat. Ya. Ini betulan setiap tamu dari Hadramaut senang. Ya, karena beliau mereka itu tahunya cuma khairat-khairat aja kan? Enggak tahu yang Iya. Yeah. <coughs> Kemudian dikatakan walau awsh walihaw finabsi jika khawatir digali mayit itu maka boleh digali untuk dipin, digali untuk dicuri, ya kapannya boleh. Walau awsh binaklihi fi majukir misalnya ada mayit yang wasiat, yang wasiatnya sebelum mati, ya. Tentunya wasiatnya sebelum Lo <tik> auzobina klihi mayit itu wasiat. Kalau misalnya anak dikubur di sini, ternyata banyak pencuri-pencuri kafan gali ya pindah. Anak tak mau. Apalagi Indonesia bukan hanya kafan anak nantinya dicuri. <tik> Bisa aja. Nufizat wasiat Wasiatnya dilaksana inumina taqoyur. Tapi tentunya ya jika aman daripada burung wakarual mahal dan dipindahnya ke tempat yang dekat. Ya, Wallahu aalam. cukup ya. Cukup apa mau di Setelah bawa kitabnya soalnya hilang kitabnya. Mau dibaca? Sebentar ya. Ini sudah satu jam lebih. Salaman <tuk tangan> 153. Yang? berjamaah. Yang keberapa? Kedua. <tuk tangan> Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Fadil salat berjamaah keutamaan fadilah fadilah atau keutamaan salat berjamaah Faedah yang kedua laulam yakin fi salatil jamaah illa fadilah tu khalfal imam la kafah anda kata dalam salat berjamaah ini tidak ada fadilah kecuali hanya fadilah bisa membaca amin amin di belakang imam. Ini kemarin sudah ya? Kok sudah dibaca lagi? Berarti setelahnya berarti. La kafa berarti cukup. Ini sudah kemarin Yang ketiga. Min fawaid salatil jamaah. Termasuk keutamaan salat berjamaah annal miyah al qalilah. Bahasanya air yang sedikit Iza jeta ma'ad jika berkumpul, la tahmil najasatan La tahmil, yang ini la takbal Tidak menerima hukum Najis Iza mau holma'u kullaten la yahmil khabasan Dalam hadis Jika air itu sudah sampai dua Kula, lam yahmil khabasan Lam yahmil, lam yakbal khabasan yang Najisan Tidak menerima, nah Artinya kalau air sudah sampai dua kula Berarti air itu air banyak, maka kalau kemasukan najis tidak menjadi najis Karena airnya banyak Tapi kalau airnya di bawah dua kula Airnya sedikit, kemasukan najis, najis. Jadi najis, walaupun sedikit najisnya Jadi ada bak di kamar mandi Ada airnya tapi di bawah dua kula Kalian punya jari najis hatta walaupun cuma ujung jari yang najis Kalian masukkan jari kalian maka semua air akan menjadi na, padahal berubah apa ndak? ndak mungkin berubah. nafisnya sedikit, airnya lumayan banyak, tapi tetap di bawah dua kula. tapi kalau airnya banyak, tidak menjadi kecuali kalau berubah. Nah, jadi di sini apa yang berkaitan dengan sholat berjamaah ini apa? <tuh> kalau orang bisa sholat berjamaah berarti dia tidak sholat sendirian, berarti ada temannya ada dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, apalagi di mushollah ini. Ratusan orang kan. Bahkan bisa ribuan. Orang melihat ribuan gitu. Sholat berjamaah. Setan takut semuanya. ya kan? Ya. Wah ini. seram-seram semuanya ini. seram bagi setan bukan. Bukan mukanya yang serem ya. Jadi setannya jadi. Takut. Kalau kita melihat setan, mestinya itu tidak usah takut setan yang akan yang penting kita ibadah yang penting kita hanya takut kepada nah, kalau kita takutnya hanya kepada Allah yang lain akan takut dengan kita man khafa Allah <tuh> khafa hu kullusih wa man nam ya khafillah khafa min kullusih man khafa Allah, barang siapa yang takut kepada Allah khafa hu kullusih akan ditakuti oleh segala sesuatu seseorang yang takut sama Allah maka orang yang lain akan takut sama dia musuh akan takut sama dia kalau dia takwa ta, takut kepada Allah tapi kalau waman lam يَخَفِلْهُ وَمَنْ لَمْ يَخَفِلْهُ يَخَفِلْ kalau barang siapa yang tidak takut kepada Allah خَوْفَ مِنْ كُلِّسِقْ maka dia akan takut dari segala sesuatu jadi masuk jeding malam-malam takut ada apa yang tidak? banyak ya tidak ada InsyaAllah masih kalian kan semuanya takut kepada Allah, ya berarti kalau takutnya hanya kepada Allah diakini bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan kalian mazmurat kecuali Allah. Allah mau setan mau jin mau apa mau manusia yang berniat berniat berbuat jahat kepada kalian tidak bakalan bisa. Waalaikumussalam ya durruka lam ya durruka bi illa bi sain. God kata bahwa Allahu jika mereka sekongkol jin manusia semuanya untuk memberikan maturahat kepada kalian maka mereka tidak bisa memberi maturahat kepada kalian kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah, Allah. kalau sudah ditentukan oleh Allah baru bisa ya, kalau tidak ada ketentuan dari Allah kadang-kadang sudah ditentukan oleh Allah kalian tidak, tidak mungkin bisa menghindar mau baca ayat kursi, mau apa, mau apa enggak, sudah, tidak bisa menghindar dari ketentuan Allah waktunya mati-mati, waktunya sakit-sakit, waktunya jatuh-jatuh mau apapun yang kalian lakukan tapi di saat tidak ada ketentuan dari Allah apapun yang mereka lakukan kepada kita, tidak mungkin bisa melukai kita, bisa membuat kita jatuh, bisa membuat kita sakit apalagi sampai membuat kita mati, tidak nah, mungkin bisa ya oleh karena itu buat apa kita tak takut kalau kita meyakini hal itu tidak nah, bakalan bisa memberi madarat oh tapi nanti ada teman anak tetangga anak sudah baca ayat kursi, ternyata tetap aja jin datang ganggu dia mati lagi. Padahal sudah, ya sudah itu berarti ketentuan. Jadi kalau nak ada ketentuan Allah sudah. Kalau itu sudah ketentuan Allah, artinya walaupun dia apapun yang dia lakukan, misalnya nak ketemu jin yang memang waktunya, waktunya meninggal meninggal kita waktunya meninggal kapanpun dia sudah meninggal, mau apapun sebabnya, mau kita dalam keadaan apapun. Ya, oleh karena itu, ya ketika setan melihat manusia ini sholatnya berjamaah, berkelompok maka setan takut untuk mendekat ya sama seperti kambing kalau serigala melihat kambing berkelompok menyatu maka serigala akan takut tapi kalau ada dari kelompok yang keluar satu orang, satu apa ekor kira-kira gimana itu yang dimakan yang kelompok apa yang satu ekor itu nah, yang lain sholat berjamaah di mushollah. Yang satu sendirian sholat di kamar. Yang dimakan sama setan yang mana? <laughs> yang sholat dikah. Makanya Rasulullah SAW itu sangat sayang sama umatnya. Dari sayangnya Rasul sama umatnya supaya tidak dimakan setan. Ya Supaya tidak dimakan setan. Maka Rasul katanya, Rasul Anu, aku ingin aku ini menyuruh orang lain untuk menjadi imam di masjidku. Dan kemudian di E, dikumandangkan komat dan mereka sholat berjamaah dan aku ingin berkeliling-keliling di rumah orang-orang dan ketika aku melihat nanti di rumah-rumah orang itu ada orang-orang yang sholat sendirian aku akan bakar rumah mereka kata Rasul saw. Jadi sayangnya Rasul kepingin semua umatnya itu sholatnya ber berjamaah sampai seperti itu Rasul mengatakan nah, oleh karena itu kenapa Rasul sholat berjamaah karena pasti Rasul tahu fadilahnya berjamaah sehingga sampai seperti itu menjaga sampai tidak pernah sholat sendiri karena beliau pasti tahu fadilahnya sholat ber berjamaah, berjamaah. Ya, oleh karena itu diantara fadilahnya berarti di sini maksudnya apa ya maksudnya insyaallah kalau kita sholatnya berjamaah pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih jauh daripada gangguan ya kan lebih jauh ya walaupun misalnya pun nanti Ya kita masih tetap aja solatnya berjamaah diganggu oleh setan, maka insya Allah berkat solat berjamaah tetap solat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu. Ayat takhamil, hukman yang keempat min faidhi i cimail muslimina taala akram min an yag balabahum dunal baat termasuk faedah Perkumpulan orang-orang Islam berkumpulnya mereka dalam satu tempat untuk kebaikan itu jelas mendatangkan rahmat Allah Subhanahu. Bahkan juga mendatangkan ruhaninya. Kita baca zikir sendiri, kita baca zikir bareng-bareng, ruhaninya berbeda. Ya baca maulid sendiri, baca maulid bareng-bareng beda, bunda. Beda. Lebih ruhaniah ketika kumpul dengan yang lain Apalagi dikatakan oleh Nabi SAW Mata ma'arba'un min ummati Ilaw fihim Waliyun mujabud dakwah Tidaklah berkumpul 40 orang daripada umatku Atau lebih Kecuali di antara mereka ada satu orang yang wali Yang dikabulkan doanya oleh Allah Ini kalian berapa orang Lebih atau tidak burung? Berarti ada yang wali nih? Banyak yang wali nih. Itu wali, wali wali wali Masya Allah Tidak wali Kalian, bukan Ustaz kan tidak kumpul sama kalian Ustaz <laughs> sendiri sini Jadi 40 orang pasti ada Cuma kalian kan tidak merasa kalau wali ya, Cuma kadang-kadang memang seperti itu Orang wali kadang-kadang tidak tahu dirinya nah, Ada yang tahu dirinya wali Ada yang ta tidak tahu dirinya nah, Padahal dia orang wali Tapi tidak sadar kalau dirinya orang Ada orang wali Kalau dia dirinya orang wali Ini <coughs> Jadi kalau 40 orang berkumpul, apalagi lebih daripada itu. Pasti orang wali. Kumpul dengan orang wali pasti mendatangkan ber berkah rahmat turun. Kalau so, dikatakan tan rahmat inda zikris solehin. Ketika disebut orang-orang soleh akan turun rahmat Allah. Kalau disebut aja turun, apalagi berkumpul. Apalagi berkumpul. Bukan disebut nama orang soleh, cerita orang soleh. Tapi memang orang soleh itu berkumpul. Kita berkumpul dengan mereka, dengan orang-orang soleh pasti turun rahmat Allah subhanahu taala apalagi kalau yang disebut adalah Nabi Muhammad, Muhammad saw orang yang paling soleh orang yang paling takwa jadi kalau misalnya kita berkumpul dalam keadaan yang baiknya kesempatan kita berdoa masing-masing berdoa minta kepada Allah tidak di apalagi kalau misalnya imamnya Amin yang imamnya berdoa yang lain ah almoamen kadai yang Amin berarti sama dengan yang berdoa, jadi yang amin juga berdoa jadi kalau misalnya yang ustadnya atau imamnya amin yang yang ustadnya doa, yang lainnya semuanya amin berarti kan masing-masing semuanya ber berarti kan pasti ada orang wali di situ yang insya Allah pasti dikabul Dan oleh Allah SWT doanya nah, termasuk di sini dikatakan kalau misalnya mereka berkumpul maka Allah sangatlah mulia untuk menerima sebagian tapi tidak menerima sebagian yang lain. Soalnya berjamaah sekian ratus orang atau sekian ribu orang yang diterima sama Allah sebagian, ini diterima sama ana. Ini diterima itu itu ndak, itu ndak, itu ndak. Yang ini ya, ini sebelahnya ya. Kalau yang sebelahnya lagi ndak. Apa menunjukkan menunjukkan karomnya Allah, kemuliaan Allah? Ya, tidak. Allah Subhanahu sangat mulia untuk menerima sebagian sebagian sebagian ya tapi Allah semantara rahmatnya dan kemuliaannya sangat luas jadi tidak mungkin hanya menerima sebagian misalnya anggaplah orang kaya yang dermawan kaya tapi dermawan. orang kaya tapi dermawan ya ketika orang kaya mau membagikan uang Biasanya, ya pasti dibagi semuanya kan tidak mungkin pilih nanti yang ini aja dikasih yang ini ini tidak itu belum menunjukkan yang dermawan sebenarnya, yang dermawan semuanya kasih semuanya tidak apa-apa, semuanya, semuanya tidak apa, apa. Itu dermawan. Kalau manusia yang ciptaan Allah, makhluk Allah bisa dermawan seperti itu. Apalagi Allah yang menciptakan sifat dermawan pasti lebih dermawan dari manusia yang paling der. Nah, jadi kalau misal manusia seperti itu, wah semuanya kasih tidak apa-apa. Tapi ada yang tidak soleh, ada apa-apa sudah. Apalagi Allah, Allah. Jadi insya Allah semuanya akan diterima. Nah kalau mereka sholatnya ber ya rabana tarhamna bi anna nakta rabna wa ana